Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu Ala umurid dunia wa ad-din Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi Wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Kita banyatkan Ku jari menji syukur Kadirat Allah Tabaraka wa ta'ala Kita kembali Dari beli kekuatan, kesihatan Hidayah sata taufik dari Allah Jalla wa ala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 pendengar radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya. Materi pengajian kita pada kesempatan kali ini judulnya nasi telah menjadi bubur. pernah ibu-ibu? sering? Novopas Penganten Anyar. Nasi telah menjadi bubur Ini adalah sebuah pepatah Yang sering digunakan untuk mengungkapkan arti Sesuatu yang sudah kepalang basah Wiskadum tidak bisa diperbaiki lagi Ibu-ibu masak nasi tapi kebanyakan air Akhirnya jadinya Bubur Mau dikembalikan jadi nasi lagi Bisa tidak? Tidak bisa Sesuatu yang sudah terjadi Yang tidak mungkin diperbaiki lagi Itu adalah makna dari nasi Telah menjadi bubur Tapi belakangan ini ada yang mengatakan nasi telah menjadi bubur ora papa tidak usah dikembalikan menjadi nasi nggak usah jadikan saja bubur ayam tinggal ditambahin nopo niko tinggal ditambahin Suwiran daging ayam ditambahin nopo maleh ditambah kuah, ditambah kecap, tambahi gorengan kacang, kerupuk. Napa e, rajangan napa? Rajangan seldiri napa nah, kasih cakwe. Wah, oh, enak itu malah Ustaz. Iya. Kalau itu sifatnya duniawi, ya, sebuah kejadian yang sudah terjadi di dunia ini Dan itu masih bisa diperbaiki, maka tidak ada istilah nasi sudah menjadi bubur Yang ada adalah kita harus merubah bubur ini menjadi bubur ayam itu adalah sebuah kejadian yang masih bisa diperbaiki Akan tetapi Ada penyesalan yang tidak mungkin lagi diperbaiki Tidak mungkin lagi buburnya itu dibikin bubur ayam lagi, tidak mungkin Apa itu? Ada dua saya sebutkan di makalah yang ada di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Yang pertama adalah penyesalan ketika ajal sudah datang. Maka saat itu betul-betul bubur tidak bisa dibikin bubur ayam. Ini yang pertama. Yang kedua adalah penyesalan nanti di hari kiamat. Ketika sudah melihat azab Allah azza wajal, yang pertama apa tadi yang pertama? Nyesal ketika sakaratul maut. Siapakah orang-orang yang nyesal ketika sakaratul maut? Antara lain Allah sebutkan di dalam Al Quran surat Al Munafiqun. Ayat 10 Dalam surat Al-Munafiqun ayat 10 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Wa anfiqu mimma Razaknakum Infakanlah Sebagian dari Rizki yang kami berikan Kepada kalian Jadi Allah ini memerintahkan Kepada kita untuk in Infak Kapan infak tersebut mengkabli anjak tiak ahada kumul maut sebelum datangnya kematian kepada kalian. Jadi kita ini disuruh rajin-rajin infak sebelum mati. Kapan kita matinya? Tak tahu. Karena kita tidak tahu kapan mati berarti infaknya kapan? Sesegera mungkin nah, Jadi jangan mengatakan Langkohlah Nyombok matinya tahun harap Ya infake. <guluh> ya siapa yang menjamin Kita mati tahun depan Mungkin matinya Nanti ya. Baru cita-cita akan infak tahun depan Ternyata matinya nanti Makanya di sini Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan Berinfaklah kalian dari rizki yang telah kami berikan, min kabli an ya'tiyya ahadakumul maut, sebelum datangnya kematian kepada kalian. Terus kenapa kalau sudah datang kematian, fayakul arabi laula akhlatani ila ajanin karib. Karena kalau sudah datang kematian, maka saat itu dia hanya bisa mengatakan Rabbi Andeikan kematian ini bisa diundur. Andeikan kematian ini bisa diundur, bisa atau tidak? Tidak bisa. Sudah tidak bisa lagi negosiasi sama malaikat pencabut nyawa. Kalau sama manusia mungkin masih bisa nego ya, disuap, dikasih duit gitu, aja di penjara lah nyatakwe semene. Malaikat penjabut nyawa Arab disuap Gak akan pernah bisa Malaikat penjabut nyawa Malaikat adalah makhluk-makhluk Allah Yang tepat waktu Jangankan minta diundur sejam Minta diundur satu detik aja Gak bisa Lah aku Jangan tolong sejam Saya selama ini belum pernah Menyumbang kepada Panti asuhan Anu Saya tak kesana dulu sebentar Sebentar ya Pak Malaikat sebentar enggak ada sebentar-sebentar Dia akan mengatakan Lawla akhartani ila ajalin qarib Cobalah saya dikasih undur sebentar ya. Untuk apa? Subhanallah, lihat bagaimana Untuk apa? Fa'asaddaqa wa'akum minas salihin Diundur sebentar aku pengen sedekah. Wa aku minas salihin supaya aku jadi orang-orang yang saleh. So Lihat, minta diundur sebentar bukan untuk mengumpulkan harta lagi bukan. Tapi minta diundur sebentar karena pengen bersedekah. Dan penyesalan yang seperti ini. Adalah penyesalan yang tidak mungkin bisa diperbaiki Bukan hanya masalah sedekah saja Seluruh ibadah Yang kita sia-siakan semasa kita masih sehat, masih hidup Nanti akan kita sesali saat menjelang Sakaratul maut. Bapak-bapak Yang sudah tahu bahwa Hukum sholat berjamaah di masjid niku wajib atau sunnah? Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Tapi yang kuat pendapat yang mengatakan wa wajib. Kalau sekarang kita malas-malesan ke masjid, pasti nanti akan menyesal ketika sakaratul maut Kalau menyesalnya ketika sakaratul maut tidak ada gunanya. Tapi kalau menyesalnya sekarang, buburnya masih bisa dibikin bubur ayam. Ya. Tapi kalau menyesalnya nanti ketika malaikat pencabut nyawa sudah datang, jangan harap malaikat pencabut nyawa memberikan izin kepada panjangan sekedar untuk melangkahkan satu langkah, dua langkah ke masjid ingin sholat berjamaah. Ada sebagian orang tangganya masjid tetangganya masjid tapi ratau ke masjid. Wonten mboten niku? Wonten. Katah malah. Tetangganya masjid tapi enggak pernah ke masjid. <tangga> Saya pernah ngelihat ada video di kalau enggak salah di Arab Saudi. Seorang kakek-kakek tua, buta Sekarang ini baru-baru saja Tidak lama <tuh> di zaman ini Rumahnya jauh dari masjid Rumahnya jauh dari masjid <tuh> Dan dia tidak punya anak yang bisa nuntun dia ke masjid Dia hidup sebatang kara Akan tetapi kakek yang tua dan buta ini soleh dia pengin ke masjid, tidak ada yang nuntun, kemudian dia buta. Dia takutkan kalau ke masjid nanti gak ada yang nuntun, bawa ketaprak apa, bawa kesasar dan seterusnya. Apa yang dia lakukan? Subhanallah. Dia beli tali. Dia beli apa? -apa? Tali. Tali sepanjang dari rumahnya kemana? Ke masjid. Ya kalau misalnya rumahnya 200 meter, 300 meter Talinya ya beli segitu panjangnya Setelah itu diikat tali itu di pintu rumah dia Kemudian yang satunya diikat di pintu masjid. Tali itu dibiarkan di bawah, di tanah gitu ya Ketika dia akan ke masjid Supaya gak kesasar dia sambil pegangan apa? Tali dipegangi itu tali jalan itu ada saya punya videonya ya dipegangi talinya sampai akhirnya ke masjid lima kali dalam sehari seperti itu orang-orang yang seperti ini insya Allah nggak nyesal nanti ketika sakaratul maut nah ini yang jadi masalah adalah orang-orang sing matanya masih sehat Fisiknya masih bugar. Anaknya si pepek. Masih banyak anaknya. Jaraknya cuma 5 meter, 10 meter. Tidak ke masjid. Uff. Hati-hati orang-orang yang seperti ini. Nanti ketika ajal datang Panjenengan akan menyesal. Ibu-ibu. ya, Yang mungkin belum taat kepada suaminya dengan sebaik-baiknya. Disuruh bikin kopi, malah jawabannya no boh, gawe dwek. Wis digodok akan banyu, wis disiapakan kopi, wis tuku akan gula, esin jaluk, digawe dwek. Hati-hati bu, nanti ketika sakaratul maut menyesal. Minta diundur sama malaikat Ya Allah malaikat aku pengen gawe kopi Terlambat Nasi sudah menjadi Bubur Ibu-ibu Yang kalau Pakai kerudung cuma pas Pengajian nah, Nanti ketika Sakaratul Maut akan menyesal Meminta kepada Allah Supaya diundur kematian itu Agar bisa memakai jilbab ya. Maka seluruh amal soleh Yang kita sia-siakan semasa kita masih sehat Nanti di saat sakaratul maut datang Kita semuanya akan menyesali Atas perbuatan kita Ini penyesalan yang pertama Kapan itu? Ketika ajal datang Penyesalan yang kedua Orang-orang yang menyesal Ketika hari kiamat Dan dia sudah melihat azab Sudah melihat neraka di depan matanya Itu Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Ash-Shura ayat 44 Dalam surat Ash-Shura ayat 44 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Engkau akan dapatkan, akan lihat orang-orang yang zalim Orang-orang yang tidak taat kepada Allah saat mereka melihat azab mereka akan berkata hal ila maraddim min sabil kata mereka adakah kiranya jalan untuk kembali ke dunia itu penyesalannya mereka bercita-cita ya Allah saya pengin kembali ke dunia Itulah penyesalan orang-orang yang sudah masuk ke dalam neraka Siksaan sudah ada di hadapan matanya Apakah mungkin kembali? Nanti kita akan bahas Inilah dua jenis penyesalan yang tidak mungkin akan bisa diperbaiki Maka sebaik-baik penyesalan kapan? Sekarang Sebaik-baik penyesalan adalah sekarang Istri yang belum berbuat baik kepada suaminya Suami yang belum berbuat baik kepada istrinya Jadi bukan hanya istri saja Suami juga seperti itu Hanya ini Yang istrinya sholatnya masih bolong-bolong Yang anaknya sholatnya masih bolong-bolong Nanti pada hari kiamat kita akan menyesal di hadapan Allah Azza wa Jal Kenapa kita belum maksimal mendidik anak dan istri kita Dan penyesalan pada hari kiamat nanti tidak akan diterima sama Allah Azza wa Jal Maka mumpung belum datang hari kiamat Istri yang sholatnya masih bolong-bolong mbak -bolong, Anak yang sholatnya masih bolong-bolong Anak yang tutur katanya masih belum baik Itu semuanya mari kita perbaiki sekarang Dan nanti kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jal Jadi kalau misalnya anak kita Yang umurnya 10 tahun saja Yang 7 tahun oleh Nabi suruh sholat Kalau sampai usia 10 tahun gak sholat disuruh dipukul Nah ini usianya bukan 10 tahun, bukan 7 tahun. Usianya 17 tahun. Urung gelem, sholat. Itu nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jal. Anak ni ku karunia. Karunia. Ketika karunia itu telah diberikan oleh Allah kepada kita, kemudian kita tidak mengelola karunia itu sebaik-baiknya, na'udzubillahimin dzalik nanti yang ada adalah penyesalan pada hari kiamat. Mis ana'e siji ora sholat maning, subhanallah. Ada sebagian orang ana'e sepuluh sholat kafe. <laughs> saya pernah mendapatkan cerita, saya punya teman, saya punya teman, dia cerita ada orang Arab punya istri empat, punya istri empat, anaknya kalau nggak salah tiga puluh kalau nggak salah. Morakeh gue, kata dia, kata dia, alhamdulillah, alhamdulillah, Sof-sof yang ada di masjid. Singgih si anakku kape. Sof pertama telung puluh gue anak Bayangkan coba Panjenengan punya anak 30 puluh soleh kape Doanya itu loh doanya ya. Setelah Panjenengan meninggal 30 anak mendoakan terus Jenengan. Nah naik anak siji ora saleh maning. Nauzubillah min dzalik. Ini semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Ini penyesalan. Berarti penyesalan yang pertama kapan? Ketika ajal datang, ketika sakaratul maut. Yang kedua di hari kiamat ketika sudah melihat siksaan neraka. Nah, ketika mereka menyesal, apa permintaan mereka? Apa permohonan orang-orang yang menyesal itu kepada Allah Permohonan mereka satu Mereka minta dikembalikan kemana? Ke dunia Itu permintaan mereka Minta dikembalikan ke dunia untuk Pahal maning? Bukan Untuk beramal? Soleh Sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran surat Fatir ayat 37 Di dalam surat Fatir ayat 37 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan orang-orang yang ada di dalam neraka Mereka berteriak-teriak di dalamnya Berteriak-teriak sekeras-kerasnya Karena sakitnya azab yang mereka rasakan Sambil berteriak mereka berkata Rabbana Akhrijna Wahai Rabbi keluarkan kami Dari neraka ini Mereka memohon, merintih Menghibah kepada Allah Dulu ketika di dunia enggak pernah minta sama Allah Karena sombongnya dia Tapi nanti pada hari kiamat Dia akan menangis-nangis Merontak-rontak, merintih-rintih Memohon-mohon kepada Allah azza wajalla. Apa isi permintaannya? Akhirinya keluarkan kami, kembalikan kami ke dunia. Nama salihan, gairah lebih kuna nama kami pengin beramal soleh tidak seperti yang biasa kami lakukan dulu ketika kami di dunia. Ketika kami di dunia mungkin kami jarang solat, kami pengin solat. Ketika kami dulu di dunia kami belum pakai jilbab yang benar, saya pengin pakai jilbab. Ketika kami di dunia di dulu, ketika kami di dunia dahulu, sulit sekali untuk mengeluarkan zakat. Sekarang kami pengen mengeluarkan zakat. Nasi sudah menjadi bubur. Itu permintaan mereka yang pertama. Permintaannya minta dikembalikan ke dunia supaya bisa beramal soleh. Nanti kita akan dengar apa jawaban Allah Permintaan yang kedua Yang diminta oleh para orang-orang yang menyesal tadi Adalah minta supaya ada yang bisa memberi syafaat Syafaat pertolongan Agar bisa dikeluarkan dari neraka Itu Allah rekam di dalam firmannya surat Al-A'raf ayat 53 dalam surat Al-A'raf ayat 53, Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan permintaan penghuni neraka. min a a Mereka mengatakan apakah ada orang-orang yang mau memberikan syafaat kepada kami. Yang membantu kami. Maka Bapak-Ibu -Bapak, kami hormati. Orang-orang kafir tidak akan pernah mendapatkan syafaat. Maka bertemanlah dengan orang-orang yang soleh. Disebutkan dalam beberapa riwayat orang-orang soleh itu nanti akan bertanya kepada Allah ya Allah, dulu saya pernah berteman sama si fulan sama si fulan, kok saya nggak ngelihat di surga, di mana dia? Dijawab, oh dia itu mampir di mana? Di neraka. Wahai Rabbi tolong keluarkan itu teman saya. Akhirnya oleh Allah Azza wa Jalla Dengan syafaat orang soleh ini Dikeluarkan Makanya inilah salah satu Manfaatnya berteman Dengan orang yang soleh dan soleh Tuh kan cane Tukang mabok tukang Gaple Tukang Duh, Siapa yang mau beri syafaat kalau kayak gitu Bertemanlah dengan orang yang rajin Sholam Bertemanlah dengan orang yang rajin Ngaji Siapa tahu nanti mereka pada hari kiamat akan membantu kita Seandainya kita berhak untuk mendapatkan sifat itu Maka kita akan mendapatkan dengan izin Allah Azza wa Jal Tapi sebaliknya Orang-orang yang sudah tidak beribadah kepada Allah Azza wa Jal dan dia juga tidak berteman dengan orang-orang yang soleh, maka nanti pada hari kiamat isinya hanya penyesalan. Orang-orang ya. soleh di zaman kita ini malah suka dicibir, ya. suka dihina. Huh, wis bu, tua ngaji, beh. Gena obatan? kan? Ada sebagian orang begitu. Ya, wis tua, isu unduk unduk ya kan ada orang seperti itu kan menganggap apa ya menganggap uh, hina menganggap remeh wis tuang kan kau dari nenguma leyeh-leyeh ya yeah. hanya seperti itu di atas kursi kursi nope kursi goyang yeah. kalau bapak-bapak ditemani dengan kopi kental dan nope pak <laughs> Udut karo koran nah, Koran Udud, kopi kental ya. Kemudian kursi Goyang nah. Enak nomor buatan itu <laughs> Ada sebagian orang berpikir seperti itu Wispensiun orang mengapa money yes. Kata mereka Wispensiun, sudah pensiun, mau apa lagi Setelah pensiun gitu sekarang tinggal Happy, happy kata dia Subhanallah Justru kita katakan Karena sudah pensiun itu, karena enggak ada pekerjaan lagi yang yang apa, yang mendesak, kita gunakan untuk mengumpulkan sangu sangu mati. Iya. Sangu uripe wis garing golet sangu mati. Ada seorang uh, soleh mengatakan i'mal uh, li dunyaka bi qadri maqamika fiha. Bekerjalah untuk duniamu Bekerjalah untuk duniamu Sesuai dengan jatah waktu hidupmu di dunia Kita jatah eh bintang tentunya Suitak tahun, pitung puluh tahun gitu kan umumnya ya. Jadi kita ini disuruh bekerja Untuk dunia sesuai dengan jatah umurnya rosang lewi rosake akeh umure 60 tahun ya carilah harta yang kira-kira cukup untuk 60 tahun. Kemudian kata orang soleh itu apa? Wa'mal li akhiratika bi qadri fiha. Dan beramallah untuk bekal akhiratmu sesuai dengan jatah hidupmu di akhirat. Jatah hidup kita di akhirat min tahun selama-lamanya. Berarti kudune jatah bekal kita lebih banyak yang untuk akhirat apa untuk dunia? Seharusnya lebih banyak jatah hidup kita di akhirat kenapa? Karena waktu hidup kita di akhirat lebih panjang dibandingkan waktu hidup kita di dunia. Tapi kebanyakan manusia kewalik, gini mau Jatah gua dunianya wakep banget, jatah gua akhiratnya semending. Jatah untuk dunianya kalau dikumpulkan bisa untuk tujuh turunan. Ada sebagian orang, oh hartanya nanti, bukan m em maning, nanti nopo, nanti Tetean Sampai triliunan itu hartanya. Cukup untuk tujuh turunan. Itu bekal dia untuk dunia, lah bekal dia untuk akhirat. Boro-boro untuk tujuh turunan. Gue dewek beora, cukup. Apa bekalnya untuk akhirat salat setahun ping pindo. Nopo niku? Allahu akbar. Bekal untuk akhirat salat setahun ping pindo Idul Fitri Kalau Idul Mau dapat apa di akhirat? Modalnya cuma seperti itu. Manjenengan orang yang kayak gitu kayak orang ke pasar gawa duit pirak? 1000. Panjangan bu ke pasar bawa duit, saya bu dapat apa? Gue parkir uis sentong, mau dapat apa? Ya, sholat setahun ping-pindo, ngaji setahun ping-pindo, sholatnya setahun ping-pindo, idul fitri waktu tahta, ngajinnya setahun juga ping-pindo. Kapan nih Muludan kalau rajaban. Subhanallah, modalnya itu. Terus nanti di akhirat mau dapat apa? Ini permohonan mereka yang pertama. Permohonannya supaya apa? Permohonan mereka kedua supaya mendapatkan syafaat. Ketika mereka meminta itu kepada Allah, apa jawaban Allah? Ini menarik untuk kita perhatikan. Allah menjawab apa? Ketika orang-orang tersebut minta kepada Allah supaya dikembalikan ke dunia supaya mendapatkan syafaat. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya Allah sebutkan dalam surat Fatir ayat 37. Apa kata Allah? Awalam nu'ammirukum mayatadzakkaru fihi man tzakkar. Allah, bukankah kami telah beri umur kepada kalian? Itu jawabannya Allah. Jadi ketika minta wahai Robbi Saya pengen kembali ke dunia Pengen beramal soleh Apa kata Allah? Kan sudah dikasih umur Kan sudah dikasih umur dahulu Buat apa umurnya? Allahu Akbar ya. Jadi diingatkan sama Allah Kamu sudah dikasih umur Berapa umur kamu di dunia? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun Selama 100 tahun itu Setiap hari mendengarkan suara azan. Apakah tidak tergerak hati kamu setiap hari mendengarkan suara azan? Tidakkah tergerak hati kamu untuk melangkahkan kakimu kemana? Ke masjid. Selama 60 tahun, tidakkah pernah engkau berpikir ketika mendapatkan usia sedemikian panjang untuk merenungi kehidupan ini, apakah saya sudah baik dibandingkan hari yang kemarin? Apakah tidak tergerak di dalam hati Punya uang yang banyak Apakah tidak tergerak di hati Untuk menunaikan haji ke Baitullah Ini jawaban Allah Kemudian jawaban yang berikutnya Kata Allah Dan bukankah telah banyak orang-orang Yang mengingatkan kalian Allah mengutus Nabi. Allah mengutus roh, Rasul. Sekarang ada ulama, ada da'i, ada ustad, ada mubalik. Ceramah bukan hanya di masjid sekarang. Di radio ada. Di televisi ada. Di buku ada. Di majalah ada. Ini semuanya sudah disediakan oleh Allah SWT. Ustade khotibai. Goleh ceramah sampai mulutnya berbusa-busa. Subhanallah. ya Radio pengajian terus. Di TV ada pengajian, buku ada, ustadz ada, mubalek ada, da'i ada. Loh selama ini kalian ngapain saja? Setelah ditanya seperti itu, maka kemudian Allah mengatakan, فَذُوقُ Rasakan sekarang Apa akibat perbuatan kalian Allahu Akbar Minta supaya dikeluarkan Malah Kalau bahasa kita Kawus nah, Itu bahasa kita Bahasa kita apa? Kawus Rasakan Di dunia sudah dikasih kesempatan sekian puluh tahun Sudah banyak yang mengingatkan Kok belum juga mau beriman Rasakan Wa malid dzolimiina min nashiir kata Allah orang-orang yang zalim tidak akan pernah mendapatkan pertolongan sudah rasakan saja nikmati saja siksaan yang ada dalam neraka ini jawaban yang pertama jawaban yang kedua ini jawaban yang kedua ini lebih mengenaskan lagi Allah sebutkan jawaban itu dalam surat al-mukminun ayat 108 dalam surat al-mukminun ayat 108 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ketika mendengar orang-orang ini pada minta-minta sama Allah. Ketika di akhirat nanti. Ketika masuk dalam neraka jahannam. Kata Allah. Fiha. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggallah dengan hina di dalamnya. Maksudnya di dalam neraka. Sudah enggak usah banyak minta. Kamu sudah memang kamu tempatnya di situ. Kemudian kata Allah, walatukan limun, jangan bicara sama saya. Jadi disuruh dia, dia bahasa kita menang aja berisik. Subhanallah, panjangnya bisa bayangkan ya. Kita lagi minta memohon dengan sungguh-sungguh, kemudian dikatakan berisik. Kira-kira gimana perasaannya? Sakit. Jadi orang-orang yang ada di dalam neraka Mereka itu tersiksa secara lahir dan batin Lahiriahnya dibakar ya, Dengan api yang luar biasa panasnya Batinnya secara psikologis mereka tertekan Karena mereka minta disuruh diam Minta disuruh diam Minta disuruh diam Sama Allah subhanahu wa ta'ala Itulah penyesalan yang tidak mungkin bisa diperbaiki Gimana Ustaz supaya kita tidak seperti itu? Ya, caranya sekarang ini mumpung masih punya umur, mumpung masih sehat, monggo kita bersama-sama untuk terus beribadah sebaik-baiknya kepada Allah. Supaya orang bisa beribadah harus punya ilmu. Ilmu goleng-goleteng pengajian. Makanya Bapak Ibu yang kami hormati Ajak kapok ne ngaji ya. Ngaji kok kapok <gih> Nyolong kapok Pantes ngaji kok Kapok Seharusnya orang ngaji itu udah kapok Ngaji itu ketak Ketagihan ya. Kalau perlu ajak teman-temannya ya Bapak Ibu yang kami hormati Reuni sesama pensiunan Ketagihan enggak apa-apa. Lah. Tapi reuni-nya jangan pas pengajian. Kalau pas pengajian dengerin nanti setelah selesai pengajian monggo panjenengan mau ketemu sama temannya, enggak apa-apa. Ya, namanya juga sama teman apalagi saudara silaturahim. Itu kan bagus. Maka semoga kita semuanya tidak termasuk orang-orang yang menyesal dengan penyesalan yang tidak mungkin bisa diperbaiki lagi. Itu yang dapat kami sampaikan. Monggo Sebelum kita tutup Ada pertanyaan yang diajukan atau tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Setidaknya dalam beberapa ceramah agama kami pernah mendapatkan tausiah bahwa pada saat manusia 4 bulan dalam kandungan telah ditentukan tempat takdir antara lain manusia tersebut menjadi manusia yang ceraka atau bahagia sehingga dalam kehidupannya mereka bisa beramal bisa baik dan juga bisa beramal dengan Sehingga pada manusia lahir video ini Sudah ditentukan Dia adalah ahli neraka Atau dia adalah ahli surga Menurut yang saya, saya tahu Dan ini mohon kejelasan Pak Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Apa yang penjanganan tanyakan Bahawa seseorang itu Sudah ditentukan Apakah termasuk ahli neraka atau ahli surga Sebelum dia dilahirkan, itu betul. Hadisnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang e, proses penciptaan manusia di dalam perut ibunya, Allah e, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setelah lewat 120 hari. 120 hari Berarti pintan bulaniko Empat bulan Nabi berkata Allah memerintahkan Malaikat Untuk meniupkan Ruh Nyawa Wayı'maru Bi'arba'i kalimatin Kemudian malaikat itu Diperintahkan oleh Allah Untuk mencatat Empat hal Salah satu dari empat hal itu adalah Syakiyun amsaid Ditentukan apakah orang ini akan beruntung atau celaka Maksudnya beruntung masuk ke surga Atau celaka masuk ke neraka Jadi sejak kita di perut ibu kita Kita sudah ditentukan oleh Allah Apakah nanti masuk surga atau masuk neraka timbul pertanyaan. Timbul pertanyaan dan pertanyaan ini juga ditanyakan oleh para sahabat Nabi. Kalau memang kita sudah ditentukan akan masuk ke surga atau ke neraka, kata sahabat itu fa fil amal. Kalau kayak gitu buat apa kita beramal? Ngene mboten? Nah, akan timbul pertanyaan, "Loh, ngapain beramal?" toh kalau kita ditakdirkan masuk surga enggak usah beramal kan akan masuk surga kalau kita ditakdirkan masuk neraka Gue ngapa kesel-kesel ngamal warung burung mlebu neraka itu pertanyaannya ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu nabi jawabannya apa i'malu apa i'malu sudah kalian enggak usah mikir beramal saja kalian lima Masing-masing dari kalian Kata Nabi SAW Akan dimudahkan untuk meniti jalan Yang sudah ditakdirkan Kalau kalian ditakdirkan masuk surga Kalian akan dimudahkan jalan ke surga Kalau kalian ditakdirkan masuk neraka Kalian juga akan dimudahkan jalan ke neraka Kenapa Nabi SAW Menyuruh kita Untuk tidak memikirkan itu tapi yang dipikirkan suruh beramal saja sudah nggak usah bayangkan itu beramal saja. Kenapa? Karena takdir itu raha rahasia. Sekarang coba saya tanya ada nggak diantara kita yang tahu takdirnya kita besok? Waduh, jangan kan besok satu menit bes satu menit ke depan kita nggak tahu apa yang terjadi. Ya. Mungkin saja satu menit ke depan nafas kita habis alias mati. Mungkin obatnya. Oh, mungkin sekali, apalagi nanti kejadian hari kiamat kita nggak tahu apa yang ditakdirkan oleh Allah. Yang ada kita adalah berusaha untuk berhusnudon. Napa husnudon? Berbaik sangka kepada Allah. Sekarang saya tanya, bapak-bapak, ibu-ibu lagi di mana sekarang? Masjid. Sedang ngapain? Ngaji. Ngaji itu jalan ke surga atau neraka? Surga Berarti kita berhusnudzon kepada Allah Bahawa kita ini sedang dimudahkan Jalan ke surga Nekwis genah Jalan ini kaya rosah Nggak usah Belok-belok enggak -belok. usah belok-belok Ini sudah benar jalannya Ini kita sedang dimudahkan oleh Allah Jalan ke surga Nekwis genah jalan ini kaya gini kok pengin belok Ya Belok niku keperipun. Lah, ngesuk nyong moh ngajiman niku jenangannya be. Belok. Lurus bagaimana? Pokoknya saya mau ngaji sampai mati. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Ada yang lain mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. suatu keluarga baik itu suami atau istri salah satu diantaranya senang berbuat suatu kebajikan, misalnya beramal haji atau beramal yang lainnya. Namun dari kebajikan itu membuat salah satu diantaranya itu makruh atau justru marah. Suatu perbuatan kebajikan tapi membuat suatu kemarahan dari satu bidang itu mahu diterangkan bagaimana sebaiknya apa-apa tetap berjalan atau bagaimana ya. kemudian yang kedua anak wajib didik untuk selat ya. namun dalam realisasinya banyak orang tua Orang tuanya kelihatannya alim sudah beribadah, namun anaknya tidak bisa atau diskrul, tidak mau atau kurang, ya tidak mau maksud kami. Bagaimana pertanggungjawabannya masih ada? Padahal disana diterangkan bahwa kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. satu nabi, kemudian teman malaikat ya Ustaz Dari kecil ini banyak orang yang tahu bahwa yang disebutkan dalam keterangan-keterangan malaikat ada ya, 25 atau berapa itu ya. Namun misalkan malaikat penjaga manusia ya, roket, atif Nah itu jumlahnya hanya dua atau roket lain itu Yeah. Ya. Lama orang Ramadan itu kelompok malaikat. Ya. malaikat yang lain Ya. itu tiga rekaman itu ada orangnya banyak sekali. Ya. yang satu tadi ini kan pertandingan Orang yang berdoa kemudian. Tiga yang lain. Ya. Ya. Ya. Ya. Yeah. Waalaikumsalam. Karena pertanyaannya banyak maka jawabannya ringkas. Yeah. Pertama, kalau misalnya kita melakukan kebajikan kemudian ada orang yang makruh, nggak suka, itu solusinya bagaimana? Solusinya kita teruskan melakukan kebajikan. Jangan kita berhenti melakukan kebajikan karena ada orang yang tidak suka. Karena orang melakukan kejelekan, ada yang ngomong. Orang melakukan kebajikan, ada yang ngomong. Mendingan melakukan ngomong, kebajikan. Ya, maka solusinya adalah terus melakukan kebajikan sambil menasehati orang yang tidak suka. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, orang tuanya soleh, anaknya tidak soleh. Itu nanti hari kiamat gimana Pertanggung jawabannya daripada Allah Tergantung Apakah tidak solehnya anak ini Gara-gara orang tuanya Tidak becus di dalam mendidik anaknya Kalau gara-garanya itu Maka bisa jadi orang tua Akan disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala Gara-gara ketidakbecusan dia Di dalam mendidik anak Walaupun orang tuanya soleh Pribadinya Rajin sholatnya Tapi gara-gara dia Tidak becus di dalam mendidik anaknya Anaknya kurang diperhatikan Ibadahnya Nanti pada hari kemat bisa jadi orang tua ini Akan disiksa karena apa? Karena dia tidak menunaikan Amanah yang sebaik-baiknya Tapi Kalau orang tuanya sudah maksimal Menasihati Anaknya, mendidik anaknya Akan tetapi anaknya ini tetap baik Angel Maka insyaallah orang tua Akan terbebas nanti pada hari kiamat Contohnya adalah Nabi Nuh salam, Dengan putranya Yang putranya itu Tidak mau ber, beriman Nabi Nuh tidak disiksa sama Allah Kenapa? Karena Nabi Nuh sudah Berusaha Sampai detik-detik terakhir mau tenggelam Masih tetap di diajak Nah sekarangnya ada pertanyaan, kita ini sudah bersungguh-sungguh maksimal mendidik anak kita atau belum? Itu pertanyaannya. Yang ketiga, malaikat itu dulu katanya ada dua lima. Apakah benar atau tidak? Jawabannya tidak benar. Karena malaikat itu tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوْ Kata Allah tidak ada yang tahu jumlah tentara Allah Maksudnya malaikat Kecuali hanya Allah saja Karena saking nomone, saking banyak Jadi tidak benar kalau malaikat itu jumlahnya cuma 25 Mungkin yang kita ketahui namanya ya. Tapi kalau jumlah seluruh malaikat itu tidak ada batasnya Kemudian doa yang diamini bagaimana Kalau doa yang diamini seperti di awal pengajian Ada orang yang minta didoakan atau di akhir pengajian ingin memanfaatkan kumpulnya banyak orang tidak apa-apa kata para ulama kalau nggak salah imam ahmad rahimahullah beliau mengatakan tidak mengapa di akhir pengajian memanfaatkan kumpulnya banyak orang untuk berdoa tidak apa-apa tapi yang jadi masalah itu kalau misalnya dijadikan itu sebagai rutinitas yang seakan-akan kalau ditinggalkan tidak afdol atau misalnya setelah sholat ya doa dipimpin oleh Imam secara terus menerus Itu yang bermasalah Ya berbeda Karena kalau habis sholat ya, Kalau habis sholat itu tidak diajarkan Sama Rasulullah SAW untuk Berdoa dipimpin oleh imam Kecuali kalau maksudnya ingin Mengajari Maksudnya adalah untuk pengajaran Makmum yang belum bisa Berdoa Itu tidak apa-apa Tapi ya masa ini 10 tahun Boleh mulang Ya, ya, paling seminggu sebulan, dua bulan ya insyaallah sudah lancar berdoa dan berzikir masing-masing. Ada pertanyaan lain? Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali atas pengisian yang pernah yang selalu diberikan oleh Ustaz dengan jujur yang singkat, padat, dan Semoga kita bisa melakukannya Selanjutnya, kami mohon diterangkan bahwa ada adab untuk meludah dan beristinjak Karena banyak sekali orang yang meludah dengan menghadap islat, istinjak juga maka kami harus diterangkan Yang kedua, kami mohon kepada Ustaz untuk mengetahkan buku gambar yang isinya bagaimana berbutuh yang benar dan bagaimana soal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi Adab meludah ya. Kalau adab istinjak Itu jelas-jelas ada hadith yang melarang Untuk menghadap ke arah nobo? Qibla Ada sebagian ulama mengatakan Kalau di dalam bangunan tidak apa-apa Maksudnya kalau di dalam nobo? Kamar mandi Ada sebagian ulama mengatakan seperti itu Tapi untuk kehati-hatian Walaupun di dalam Kamar mandi sebaiknya juga di Dihindari Makanya panjenengan kalau bikin nopo, Bikin kloset ya Bikin kloset Di dalam kamar mandi Usahakan menghadapnya kemana Ke utara Atau ke selatan Karena Menghadap kiblat atau Membelakangi kiblat gak boleh Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Latastak bilulqiblata, walatstadbi ruha." Janganlah kalian menghadap qiblat ataupun membelakangi ketika sedang buang hajat. Ketika sedang buang hajat, maka hati-hati ini supaya diperhatikan. Kalau meludah etika, kalau meludah itu etikanya, ya, ya jangan menghadap ke arah qiblat. Tapi kalau hadis secara spesifik yang melarang itu saya belum tahu tapi kalau yang saya baca itulah adab ya adab etika di dalam meludah. Kemudian mencetak buku. Ya doakan saja semoga diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk itu. Monggo. Asalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa sangat sangat membutuhkan tapi ibadahnya kurang koma. Ada salatnya belum bolong saja atau kepada orang lain yang bukan keluarga. Tapi dia ya juga ya juga membutuhkan tapi ibadahnya rajin. Ya. Yeah. Yang yang pertama, bukan yang kedua. jual kemudian untuk membeli daging yang dagingnya itu nanti bagiannya untuk yang berkurban karena biasanya kalau kulit daging dibagikan dapatnya sedikit kemudian e, pada tidak e, dimasak karena susah atau lama jadi itu Assalamualaikum warahmatullah. Yang pertama zakat untuk keluarga dekat atau yang jauh. Keluarga dekat diprioritaskan. Keluarga dekat diprioritaskan. Karena Nabi saw. Mengatakan sedekah atau zakat atau infak kepada keluarga itu pahalanya dobel yaitu pahala sedekah dan pahala silaturahim. Adapun kalau keluarga itu belum beribadah, justru anda memberi dia itu bisa sebagai sarana pendekatan supaya dia mau ibadah kulit kurban ini sebaiknya tidak dijual sebaiknya tidak dijual kalau memang kesulitan kasihkan saja sama orang siapa yang mau ya dikasihkan saja, tidak apa-apa ya. dikasihkan saja kepada tukang jagalnya atau kepada siapa yang pengen tidak apa-apa ya tidak ada larangan yang penting bukan sebagai uh, upah ya bukan sebagai upah sekedar untuk pemberian wa akhir dakwah alhamdulillah terima kasih atas perhatiannya mohon segala kurangnya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu illa anta astaghfiruka wa atubu warahmatullahi wabarakatuh